Seringkali dalam kehidupan hal-hal terjadi tidak selalu sesuai dengan keinginan kita Atau impian kita Atau sesuai dengan apa yang telah kita rencanakan Hal-hal tersebut, keadaan tersebutlah yang terjadi ketika saya menulis Lagu Anugerah Terbesar dan Karena Salibmu Keadaan saat, saat itu sepertinya begitu menghimpit Dan di luar rencana dari apa yang telah saya rencanakan uh, tapi justru uh, saya diajarkan dan saya di, selalu diingatkan bahwa our words create our world justru semakin keadaan berat, justru semakin kita harus memperkatakan iman lebih keras lagi dan uh, I thank God buat segala sesuatunya Tuhan begitu baik dalam kehidupan saya uh, Tuhan berjanji bahwa kita akan menjadi kepala dan bukan menjadi ekor dan kita, kehidupan kita akan selalu naik Dan tidak turun Saya berharap dengan lagu-lagu Dengan lirik yang telah saya tulis Dalam lagu-lagu tersebut Membantu kita semua untuk Memperkatakan iman lebih keras lagi Terlepas apapun keadaan kita God bless you